muslim Yogyakarta warahmatullahi wabarakatuh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina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 يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَيِّتِ الَّهَا وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِيِّ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Musharr al umuri muhdathuha. Kau muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, para hadirin di Masjid Al Hasanah, Terbang, Yogyakarta, rahimahni warahmatullah, serta para pendengar setia Radio Muslim di 14.67 AM, rahimahni warahmatullah, dimanapun anda berada. Hari ini adalah hari ke-11 di bulan Dzulhijjah. Karena baru saja kita melepaskan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dengan terbenamnya matahari. Dan hari tanggal 11 ini termasuk hari yang mulia, sebagaimana disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "afdalul ayam, yomul nahr, summa yomul qar." Aku mengkalla Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baik hari itu adalah hari nahr. Itu hari tanggal 10 hari di mana banyak kaum muslimin melakukan Penyembelihan hewan kurban Dan kita sudah menyaksikan Atau diantara kita mungkin sudah menyaksikan secara langsung Bahkan Mungkin sebagian kita menyembelihnya juga Dan Yaumun Nahar Bagi Jama'ah haji Adalah hari Berkumpulnya beberapa ibadah yang besar. Di antaranya adalah wukuf di masyairil haram. Ini di Mina atau di Muzdalifah. Berdiam sejenak di Muzdalifah setelah seharian wukuf di Padang Arafah. Mulai dari ba'da zuhur sampai Matahari terbenam. Kemudian jamaah haji keluar dari Arafah dan dianjurkan untuk melakukan sholat maghrib dan isya jamaat takhir di muzdalifah Sesampainya di muzdalifah jamaah haji melakukan sholat maghrib dan isya jaman Wakasron, jamaat takhir di waktu isya dan kosar dan tidak ada kegiatan mereka di malam hari itu kecuali istirahat istirahat itu yang disebut dengan mabit di musdalifah pagi harinya setelah salat subuh maka mereka disunahkan berwukuf di masyairil haram apabila memungkinkan itu kalau yang sekarang berarti di masjid yang ada di dekat e, Musdalifah. Yang di daerah Musdalifah. Itu apabila memungkinkan. Apabila tidak, maka di tempatnya masing-masing. Sampai menunggu matahari itu atau langit. E, matahari atau langit itu menguning. Kemudian setelah itu, dan itu sudah tanggal 10. Setelah itu mereka melakukan perjalanan menuju Mina. Di hari itu juga, ya, sesampainya mereka nanti di Mina, mereka melempar jamroh akobah. Ada di antara mereka yang kemudian melanjutkan tawaf ifadoh. Dan sa'i, apabila belum sa'i. Di antara mereka ada yang menyembelih eh, dam mereka. Ini dam itu berkaitan dengan ibadah haji, bukan denda. Tapi dam yakni yang saya maksud dam tamattuk ataupun kiron. Yang ini bagi, bagi jamaah haji yang melakukan e, haji tamattuk ataupun haji kiron. Yang membawa hewan kurbannya dari negaranya. Dari Madinah misalnya. Yang dibawa ke Mekah misal. Ya. Mereka melakukan penyembelian. Juga mereka melakukan tahallul. ya Tahallul. Dan eh, tahalul di sini ada dua macam tentunya Bisa tahalul awal, bisa tahalul sani Apabila sudah melakukan dua dari tiga amalan Dia sudah bisa bertahalul awal Apabila tiga amalan ini sudah dikerjakan semuanya Maka dia bisa bertahalul sani Yaitu melempar jamrah, tawaf, syukur. Ya, lembar jamrah Tawaf, syukur Kalau tiga-tiganya sudah dikerjakan dia sudah tahallul Thani Sudah Tidak ada lagi Larangan-larangan ihram Tapi kalau baru dua Dikerjakan, manapun Dari tiga ini Entah mungkin dia tawaf dulu Nah sebagian itu ada yang Dari musdalifah Tidak keminat, tapi langsung ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifaduh boleh mau tawaf dulu boleh mau lempar jamrah akabah dulu juga boleh mau cukur dulu juga boleh, mana saja boleh dibulak balik datang seorang jamaah haji sahabat pada Rasul SAW Ya Rasulullah tuftu qabla an-armi saya tawaf duluan padahal saya belum melempar jamrah Kata Rasul SAW, lah haraj, Tidak apa-apa. Datang lagi yang lainnya Rasulullah, ramaitu qablaan atuf. Saya yang lempar duluan sebelum tawaf. Kata Rasul SAW, lah haraj, Tidak apa-apa. Datang yang lainnya Rasulullah, ini halaktu qablaan armi. Saya itu sudah terlanjur bercukur sebelum lempar jamrah. Kata Rasul SAW, lah haraj mau dibolak-balik amalan hari itu boleh. Dan itulah yang disebut dengan al-Hajjul Akbar. Al-Hajjul Al Akbar. yakni haji di tanggal 10 Zulhijjah. Itulah pengertian haji Akbar kata para ulama. Kenapa dikatakan haji Akbar? Karena banyak amalan-amalan haji dikerjakan di hari itu. Bukan karena wukufnya bertepatan dengan hari Jumat. Sebagian kaum muslimin mengira, menyangka bahwa yang namanya haji akbar itu apabila wukufnya, tanggal 9-nya, itu bertepatan dengan hari Arafat. Ini adalah e, tidak benar. Haji Akbar terjadi sepanjang tahun. Itu pada tanggal 10 Zulhijah. Itulah Yaumul Hajil Akbar. Hari Haji Akbar, tanggal 10 Zulhijah. Adapun wukufnya yang bertepatan dengan Jumat, itu memang pas dulu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berwukuf beliau sallallahu alaihi wasallam bertepatan hari itu adalah hari Jumat seperti yang di, ada di dalam riwayat-riwayat dan juga ketika datang seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan mengatakan ya Amirul Mukminin Duhai Amirul muminin innahu ann hunaka ayatun taqra'unaha fi kitabikum. Ayatun taqra'unaha fi kitabillah. Ada satu ayat kata orang Yahudi tersebut kepada Umar bin Khattab, ada satu ayat yang di dalam Al-Qur'an yang kalian senantiasa baca. Law unzilat hadhil ayah alaina ma'syaral yahud. Kalau seandainya ayat itu wahai amiral mukminin. Ini orang Yahudi yang bilang. Kalau seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi wahai amiral mukminin, latta khatna ha 'idan. Niscaya akan kami jadikan hari raya. Dikatakan orang Yahudi ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang senang senantiasa kalian baca. Kalau ayat itu diturunkan kepada kami orang Yahudi, niscaya kami orang Yahudi akan menjadikannya sebagai hari raya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Ayyu ayatin? Ayat yang mana yang kamu maksudkan?" Kata orang Yahudi tersebut, al yawma aqmaltu lakum dinakum." Watmamtu عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا. Ini surat Al-Maidah ayat 3. Kata Umar bin Khattab, Wallahi, demi Allah, Inni la'a'lamu aqlamu unzilat. zilad. Yani, Inni laa aqlamu almakan al-ladhi fihin zilad fih. Wa aqlamu mata zilad. Saya tahu demi Allah." Demi Allah saya tahu kapan ayat itu diturunkan dan di mana ayat itu diturunkan. Kata Umar selanjutnya radhiyallahu taala anu innaha unzilat bi Arafah. Yaumal Jum'ah. Sesungguhnya ayat itu turun di padang Arafah. Ini di tempat Arafah dan di hari Jumat. Jadi sudah tepat hari Jumat adalah hari id bagi kita. Hari raya kita adalah hari Jumat. Termasuk tanggal 9 Arafah, 10, 11, 12 dan 13 ini. Makanya orang-orang jama'ah haji mereka merayakan tanggal 9 itu bukan dengan puasa. Tapi mereka merayakannya adalah dengan wukuf. Dan dimakruhkan bagi mereka untuk melakukan puasa di hari itu. Sementara orang-orang di luar haji merayakan arafah dengan puasa. Dan memperbanyak doa. Jadi demikian. Pak, hari ini adalah hari yang luar biasa. Ini saya maksud tanggal sepuluh. Kemudian menyusul setelahnya tanggal 11 Yawmul Qor Hari yang paling mulia adalah tanggal 10 Kemudian setelah itu Yawmul Qor Yawmul Qor adalah hari tanggal 11 Berarti hari ini Dikatakan hari Qor Dari kata Qorro Ini Qorroro Yakirun, Yakirun atau akara Yakirun atau akara Yakirun ya, akara Yakirun maaf, akara Yakirun bukan akara Yakiru beda, akara Yakirun. Artinya ting tinggal, di mana jamaah haji di tanggal 11 itu tinggal, menetap di Minah tanggal 11 Kemudian setelahnya nanti tanggal dua belas atau tiga belas. Menetap untuk melakukan amalan. Di antara amalan mereka adalah mabit di Mina. mabit itu menginap. Dan menginap itu adalah mu'zomul lail. Namanya menginap itu adalah mayoritas malam. Mereka ada di situ. Tidak bisa cuma tenguk-tenguk sebentar di mina Kemudian keluar mabit Walaupun ini adalah Perselisian di kalangan ulama Kapan seorang dikatakan mabit Yang jelas Untuk kehati-hatian kita dalam melangkah Kalau kita nanti dimudahkan oleh Allah untuk berhaji ya, Namanya mabit itu adalah Tinggal di mina. mu'zamal lain Mayoritas malam Bagaimana kalau tinggalnya di luar mina? Ya masuk ke mina. Untuk mabit di sana, kemudian setelah itu keluar, keluar lagi. Mayoritas malamnya. Kemudian selain mabit, amalan mereka juga sholat. Ya. Sholat lima waktu di sana. Di waktunya masing-masing: duhur di waktu duhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya, Qasran dengan mengkosor tanpa di jama'. Jadi duhur dua rakaat, asar dua rakaat, Duhur di waktu duhur dua rakaat, asar di waktu asar dua rakaat. Maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya dua rakaat. Yusalluna khamsa salawat fi awqatiha qashran duna jam'in. Ya. Ini di antara amalan dan di antara amalan yang lain Setelah dimina, ini untuk jamaah haji. Adalah melempar jamrah, tiga jamrah. Jamratul Ula, Wusta dan Haqabah. Tujuh, tujuh, tujuh. Dan itu adalah dilakukan Ba'das Zawal. Setelah matahari tergelincir, ini yani waktu duhur. Karena diriwayatkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yatahayan, yatahayan waktu zawn. Ini nunggu-nunggu waktu zawal Yatahayan, nunggu-nunggu waktu tergelincirnya matahari. Kemudian lempar. Boleh di malam hari bagi yang mendapatkan mungkin siang itu penuh, atau mungkin bagi yang membawa keluarga yang lemah, ibu-ibu kita. Ya istri mungkin sama anak-anak kalau siang apa namanya penuh maka kita boleh sampai menjelang pagi hari berikutnya menjelang pagi hari berikutnya yang menjelang subuh cari waktu-waktu yang yang sepi di antara amalan-amalan eh, di mina adalah memperbanyak zikir memperbanyak takbir kepada Allah memperbanyak salat-salat Baca Qur'an Dan yang lainnya Ini adalah amalan-amalan haji Adapun kita Maka hari-hari tanggal 11 12 13 dikatakan oleh Rasul SAW Yauma aklin Wasyurbin Hari makan-makan dan Minum Dan yang ketiga Wadhikrin lillah Dan dikir kepada Allah jadi silakan makan karena memang masya Allah banyak daging bertebaran ya di hari-hari ini makanya dikatakan ayamu tasrīq tasrīq yani hari-hari penjemuran tasrīq syarroq yusarrikuta serik jadi daging ini dijarengi jareng ya dijemur diawetkan di bawah mata matahari di dendeng dulu belum ada kulkas ya. ya kalau dulu belum ada kulkas adanya apa matahari makanya di dendeng kalau sekarang dengan kulkas masya allah sehingga menjelang kurban tahun berikutnya ya, biasanya daging belum belum habis bagi sebagian ibu-ibu ya, daging apa ini simpan kayak daging kurban tahun luring masya allah ini daging dinosaurus ini. Jadi fosil ya. Fosil dinosaurus. Mau nggak silakan, Kalau mau ada mampu menyimpan, silakan. Seperti itu nggak ada. Nggak ada masalah. Hadithil ayam ayamu tashriq. Hari ini adalah hari tashriq. Hari yungu aklin, musyurbin, wa zikrin lillah. Hari makan, hari untuk minum. Tapi tentunya walatus, Rifu, jangan terlalu berlebihan ya. dan ingat yang ketiga wadzikrin lillah hari untuk senantiasa berdikir kepada Allah, maka disyariatkan selepas salat fardu ya. untuk banyak takbir di antara bentuk zikir yang utama di hari-hari ini adalah takbir, entah itu takbir mutlak mutlak itu kapan saja silahkan, sambil jalan, sambil duduk Sambil layih, layih ya. Sambil di kendaraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan seterusnya. Ya. Itu takbir mutlak. Atau takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu yang diucapkan selepas sholat-sholat fardu. Ya begitu salat fardu, kita ucapkan. Sebagian ulama mengatakan langsung diucapkan selepas sholat fardu sebagai ganti, dikir dikir, bukan sebagai ganti mendahului, dikir-dikir yang lainnya. Sebagian yang lain mengatakan tetap istighfar dulu. Istighfar tiga kali, baru setelah itu apa? Takbir. Mau saya silakan, mau yang mana? Ya. Kalau saya sendiri sih tetap pakai istighfar dulu. Ya. Kemudian setelah itu, takbir. Untuk menunjukkan kebesaran Allah di hari-hari ini sudah berapa banyak darah yang dikucurkan oleh hamba-hambanya demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah menerima kurban kurban yang dikucurkan oleh kaum muslimin di hari-hari ini. Allahumma amin. Mudah-mudahan diberi keikhlasan. Mudah-mudahan. Dan tentu yang sangat kita sayangkan Penanganan korban yang itu adalah ibadah yang sangat agung, terkadang terkesan gerusa-gerusu dan kurang uh, ada adab di situ. Di antara adab yang kurang adalah misal mohon maaf ini, mengenangani korban sambil merokok, ya, sambil glewehan. Korban ini sesuatu yang sangat agung. Ya, kita lihat kadang. Sebagian orang-orang yang menangani kurban satu cekel tali satunya nyek megang gunggang rokok. Ini kurang kurang adab di dalam menangani kurban. Kurban itu sesuatu yang sangat agung. Yang disebut oleh Allah Subhanahu di dalam suratnya fasalli lirabbika walhar. Salatlah untuk rabb dan berkurbanlah untuk rabb Maka kita melakukan korban pun khidmah sebagaimana kita khidmah dalam melakukan salat. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Kita kadang melihat itu ya Allah ini penanganannya, ya walaupun ya mungkin dianggap biasa. Secara kesehatan pun kurang baik, ya menangani korban dengan asap, dipenuhi dengan asap asap rokok. Alangkah hal yang jelas uh, Lakukanlah korban dengan baik ya. Yang ada kelebihan harta Monggo silakan. Kalau yang mampunya uh, Cari yang murah ya Monggo silakan. Yang penting korbankan Harta anda sebagian untuk uh, Allah subhanahu wa ta'ala Ini mudah-mudahan uh, mukadimah. Alhamdulillah di sore ini berarti kita sudah memasuki salah satu hari-hari Tasirik. Ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan amalan kita di hari ini. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas hadis nomor 396. Saya kira cukup pembahasan tersebut, di mana dalam hadis tersebut hadis Abdullah ibn Masud. Disebutkan bahwa Rasul S.A.W Menyebutkan proses penciptaan manusia Di dalam rahim ibunya Kemudian juga beliau S.A.W ya, Menerangkan bahwa di dalam rahim ibu itulah Terjadi proses penulisan empat perkara ya kan? Yang pertama adalah Bikat bi rizqihi Rizkinya ditulis Kemudian Ajalnya Ditulis Kemudian amalnya Ini apa saja yang akan dikerjakan Ditulis Kemudian akhir kehidupannya Apakah dia sengsara Ataukah bahagia Ini yani apakah Syakiyun sengsara Ataukah bahagia Gia sa'idun. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh orang yang bahagia dan orang yang sengsara. Ya, di antara atau contoh yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang seorang yang tampaknya contoh kesengsaraan, Itu seorang yang tampaknya beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Tapi ternyata dia beramal bukan dari hatinya. Dia hanya menampakkannya di pandangan manu, manusia. Alias apa? Selama ini riak berarti. Ya, tidak ikhlas karena Allah. Kalau ada manusia dia tampakkan. Kalau tidak maka dia tidak laksanakan. Hatinya tidak ikhlas kepada Allah. Dan ini erat sekali dengan amalan yang sebagian kaum muslimin mungkin diantaranya adalah kita melaksanakannya yaitu kurban, ya maka usahakan seikhlas mungkin bagaimana caranya. Ya. Kemudian akhir kesudahan orang tersebut walaupun dohirnya dia beramal soale ternyata di akhir kehidupannya dia melakukan amalan yang Merupakan amalan-amalan penduduk neraka yang bisa menjadikan sebab dia masuk ke dalam neraka. Maka akhirnya dia pun mati dalam keadaan su'ul khatimah dan masuk ke dalam neraka wal-iyadu billah. Ini yang namanya syaki. Selaka. Capek dia berusaha dan beramal. Tapi ternyata hasilnya nihil alias nol. Amilatun nasiyah dia sudah beramal capek taslah naranhamia tapi ternyata dia masuk ke dalam neraka ini orang-orang yang semacam ini. Nauzubillahi minalik mudah-mudahan Allah melindungi kita dari amalan-amalan -amalan yang semacam ini mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan kepada kita maka penting sekali ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, memohon ketetapan hati. Ya muqallibal qulub tabit qalbi ala dinik. Wahidzat yang membolak membalikkan hati. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini supaya bagaimana agama hati ini ikhlas terus. Senantiasa eh, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, doa memohon perlindungan kepada Allah dari segala, segala macam bentuk kesyirikan baik yang kita tahu ataupun yang tidak kita ketahui. Muhammad ini, auzu bika an ushrika bika shay'an aqlamu wa astagfiru kalimalla aqlam. Ya Allah aku berlindung kepadamu untuk menyekutukan dirimu dengan sesuatu perkara yang aku ketahui. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah Apabila aku menyekutukanmu Dengan sesuatu perkara yang aku tidak ketahui Kita mohon ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang karena kurangnya ilmu kita Sehingga kita tidak tahu bahwasanya Hal itu adalah termasuk sebuah Kesyirikan Kita mohon ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, Jadi ini pentingnya untuk Terus Senantiasa berdoa kepada Allah Demikian juga doa kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma a'inni ala dikrika syukrika Wa husni ibadatika Ya Allah bantulah aku Untuk senantiasa berdikir kepadamu Jadi mengingat Allah dalam setiap perbuatan kita Kemudian bersyukur Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita kerjakan, keberhasilan apapun yang kita peroleh, bersyukur, ingat. Jadi inti dari syukur itu ingat kepada Allah. Ketika akan mengerjakan berzikir ingat Allah. Ketika sudah sukses, bersyukur. Nah, ketika orang itu kurban, kalau kita kaitkan dengan hari raya ini, begitu juga. Ketika proses penyembelian, tata hati. Jangan wah, gudin, gudin iki wetok edangi paling akeh. Wah, is mantap, mantap. Orang bahkan terlongong-longong ini ya, lihat kurban saya. Tata hati. Begitu sudah ceres. Bersyukur kepada Allah. Intinya adalah berarti ya. Wa ibadatik dan bagaimana kita minta bantuan kepada Allah untuk Ibadah itu supaya tetap baik Terjaga keikhlasannya Terjaga tata caranya Semuanya intinya dikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Dan yang bisa Membantu orang Untuk semakin ikhlas itu ya Al-Muraqabah ya, Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Murokobah itu penting sekali ya, Murokobah itu eh, Kesadaran seorang hamba ya, Bahwa dia itu senantiasa Diawasi oleh Allah Diawasi perkataannya Diawasi perbuatannya Dan diawasi isi hatinya Maka sebagian ulama mengatakan orang yang murokobah itu orang yang bisa ikhlas dalam ibadahnya. Ya. Orang yang murokobah adalah orang yang bisa ikhlas di dalam ibadahnya. Bagaimana tidak? Karena ketika misal akan sholat, dia merasa bahwasanya apa yang ada di dalam hati, sholat kamu itu untuk siapa? Itu diawasi oleh Allah. Jadi merasa diawasi dalam niat dia Merasa diawasi dalam ucapan dia Sehingga ucapannya terjaga Merasa diawasi oleh Allah dalam tindak Tingkah laku dia ya. Makanya yang bisa membantu untuk e, Baik dalam ibadah seseorang Dalam keikhlasan Murokobah Merasa diawasi Dalam segala gerak-gerik kita Gerak-gerik lisan gerak-gerik hati dan gerak-gerik badan. Taib itu e, hadis ke e, 396 ya, kisah yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau contoh tentang orang yang syaki, orang yang sengsara, ia menampakkan amalan-amalan e, solehnya di hadapan manusia. Adapun yang kedua yang diberikan oleh Rasul saw adalah contoh orang yang bahagia, yang mana dia adalah orang yang sempat bertaubat ya, menjelang kematiannya, sempat melakukan amal soleh. Ya. Inal rajul la yamalu bi amali ahli naur, hatta ma yakuna Bainahu wa bainaha illa dira, fiyasbiqu alaihi alkitab yamalu bi amal ahli jannah hayatulaha seorang yang melakukan amalan penduduk neraka sehingga sudah dekat sekali jarak dia dengan neraka ya fa yasbiku alaihi tapi ternyata ketentuan Allah yang dia tulis yang Allah tulis di rahim ibu ya mendahului dia ini yani dia itu adalah orang sa'id itu adalah orang yang bahagia maka Allah beri taufik orang tersebut untuk melakukan amal saleh amalnya ahlul jannah Kemudian meninggal dan kemudian masuk ke dalam, ke dalam surga. Jadi ya. me memberikan gambaran kepada kita bahwa ya, uh, seorang yang menutup hidupnya dengan kebaikan maka adalah kebaikan. Ya. Seorang yang menutup hidupnya dengan kebaikan adalah kebaikan. Dan ini adalah salah satu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha ida ahabba 'abdan istamalahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mencintai seorang hambanya, istamalahu. Maka Allah akan mempekerjakan orang tersebut. Istamalahu. Akan mempergunakan orang tersebut. Para Sahabat bertanya, كيف استيماله يا رسول الله? Bagaimana bentuk pekerjaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut, ya Rasulullah? Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, أن يوفقه لعمل صالح قبل موته أن يوفقه لعمل صالح قبل موته. Allah Subhanahu Wa Taala Memberikan taufik kepada orang tersebut. Untuk melakukan amal soleh. Sebelum meninggalnya. Nggak, siapa saja yang ingin mendapatkan kecintaan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala berusaha. Untuk menutup hidupnya dengan amal soleh. Cuma yang jadi masalah kan kita gak tahu kapan akhir kehidupan kita. ya kan? Berarti bagaimana caranya? Istiqamah untuk beramal. Soleh dan kita mohon terus mudah-mudahan diberi isti, istiqomah karena nggak tahu seorang pun kapan dia akan mati. Istiqomah itu berat berat berat. Tapi kematian itu mendadak itu yang jadi masalah. Makanya para ulama mengatakan al istiqomah aziz. Istiqomah itu berat sekali. Ya. Tapi masalahnya kematian itu datangnya apa? Mendadak. Maka bersabarlah ya, Bersabarlah Untuk menjalani Istiqamah ha, Ini 396 ya, Dan kita masuk pada Hadis yang baru yaitu hadis Ke 397 Qala al-imamu An-nawawi Rahimahullahu ta'ala Berkata al-imam An-nawawi Rahimahullahu ta'ala wa anhu dan juga dari sahabat Abdullah ibn Masud. Ya. Kalau ada kata dalam kitab Wa Anhu, berarti kita lihat Rawi sebelumnya siapa, sahabat sebelumnya siapa? Ya, Wa Anhu. Kalau sebelumnya diriwayatkan oleh Abdullah ibn Masud, ya berarti Wa Anhu itu artinya adalah dari sahabat Abdullah bin Masud. Wa Anhu. Dan dari Abdullah ibn Masud kala dia pun berkata. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu bersabda Yukta bi jahannama yauma idin laha sab'una alf zimam Akan didatangkan jahannam Akan didatangkan neraka yauma idin pada hari itu Ini yani pada hari kiamat laha sab'una alf zimam dan neraka itu memiliki tujuh puluh ribu tali kendali, banyak sekali tujuh puluh ribu. Berarti besar sekali. Maakul nizimamin di setiap tali kendali sabunah alfa malaikin yajurunaha. Setiap tali kendali dipegang tujuh puluh ribu malaikat. Berarti tujuh puluh ribu kali. 70 ribu, berapa malaikat yang Ngiring neraka 4 miliar Betul Betul ya 4, 4 juta 4 juta 900 huh? 70 kali 70 Iya betul 4 miliar Betul huh? 490 juta Iya, yes, pokoknya kayak gitu. Ya. Nah, 490 juta sahih. Ya, hampir 500 juta. Ini 490 juta malaikat. Padahal kita tahu malaikat itu gedeknya kayak apa. Ya. Kalau satu kendali ditarik 70 malaikat Malaikat itu makhluk Allah yang besar. Makhluk Allah yang besar, malaikat. Dan kalau kita bicara tentang contoh-contoh besarnya malaikat luar biasa. Malaikat Jibril yang apabila sayapnya dibentangkan dan memiliki berapa pasang sayap? 600 pasang sayap. Ya. Dibentangkan nutupi ufuk barat dan ufuk timur. Belum nanti cerita malaikat penyunggi aras ya. yang jarak antara daun telinga dan pundaknya 500 tahun perjalanan 500 tahun perjalanan dan perjalanan itu dihitung dengan perjalanan ontak 500 tahun bayangkan itu jarak antara apa? kalaupun kita bayangkan kelihatannya gak bisa karena itu adalah perkara yang apa? Perkara yang gaib. Kita cuma diberi apa? Tekrik pendekatan. Nah, akal kita gak akan sampai. Itu salah satu malaikat penyunggi arus. Kemudian ada juga dalam satu riwayat, meskipun diperselisihkan kesahihannya, yaitu ada yang disebut dengan malakudik. Malakud adik. Ad Malak adik. Ad Kakinya menghunjam ke bumi, lehernya melengkung di bawah arus. Alhamdulillah. Kayak apa itu? Arus di mana letaknya? Di langit sana. Ya. Dan antara arus dan bumi itu ada tujuh langit. Masing-masing langit juga ada jaraknya. Satu tebal langit 500 tahun perjalanan. Jarak langit satu ke dua 500 tahun perjalanan. Setelah langit ketujuh ada air. Dan seterusnya. Fah ini menunjukkan malaikat ini besar sekali. Nah malaikat malaikat yang besar ukurannya tujuh ribu narik satu tali kendali ini menunjukkan luasannya neraka sangat besar sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita ya, dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Satu resep yang sederhana mungkin saya pernah sampaikan yang terkadang kita ini malas untuk mengucapkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala al-jannata 3 marrat." Barang siapa yang meminta surga 3 kali, qalatil jannah, maka surga akan berkata, "Allahumma adkhilhul al jannah." Ya Allah, masukkan orang itu ke dalam surga. Kita didoakan oleh surga gara-gara apa? Minta surga. Maka mintalah surga. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man istajara minan nar Dan barang siapa yang memohon perlindungan kepada Allah dari neraka tiga kali, "Qalatin nar," maka neraka akan berkata, "Allahumma ajirhu minan nar." Ya Allah, lindungi orang itu dari api neraka. Neraka sendiri yang minta. Masyaallah. Untuk tidak memasukkan orang itu ke dalamnya. Maka ini sederhana tapi luar biasa. Kalau saya dalam beberapa kajian, saya buat ini e, kajian judul bekal kematian seorang muslim. Jadi setiap hari dia harus melakukan, bukan harus, dia sangat dianjurkan, ada yang wajib, ada yang sifatnya anjuran. Bekal kehidupan seorang muslim, atau bekal kematian seorang muslim. Ada yang wajib, misalnya sholat subuh, sholat asar, ya sholat-sholat yang lainnya yang anjuran misalnya adalah membaca ayat kursi selepas sholat fardu, ini yani setelah selesai pikir, ya, kemudian membaca uh, sayyidul istighfar pagi hari dan sore hari kemudian juga uh, berdoa ini ya, berdoa ini setiap saat kenapa sayyidul istighfar, kenapa sholat subuh dan sholat-sholat asar, kenapa ayat kursi? karena kematian seseorang itu hanya dua kemungkinan. kalau tidak siang ya, malam persiapan untuk siang kita pakai sayidul istighfar pada subuh baca ayat kursi setelah sholat subuh minta surga berlindung dari neraka setelah sholat subuh nanti ternyata masih hidup sampai asar Mulai lagi salat asar. Kemudian setelah itu selesai ayat kursi. Kemudian saydul istighfar, minta lagi surga dan ini namanya bekal kematian seorang muslim. Karena seorang itu mati kalau enggak subuh ya. Kalau enggak pagi ya malam sudah. Hanya dua kemungkinan. Maka kita persiapkan kematian kita di pagi hari dan kematian kita di sore sore hari. Kalau enggak pagi malam sudah. Se sehatnya bagaimanapun juga. Kalau namanya kematian datang, mati datang. Sesehat apapun. Sekuat apapun. Maka perlu dipersiapkan. Nah, di antaranya adalah doa yang sederhana ini. Baca ayat kursi. Solat subuh, solat asar. Man solal berdain da'khalal jannah. Barang siapa yang melakukan solat subuh dan asar, maka dia dijamin masuk surga. Allah Ta'ala alam di as-sawab. Hadis-hadis ini disampaikan oleh al-imam al-Nawawi dalam rangka untuk menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala amal yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kita banyak-banyak berlindung kepada Allah dari api dari api neraka nah wallahu taala alambi al-shawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa adzuu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh